Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdilillah fala mudilla lahu yudlil falan tajida lahu ashhadu allahu ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha Wakullah muhdasatim bid'ah, wakullah bid'ah antin dalalah, wakullah dalalah antin fil naf. Ushikum faiyaya nabsi pitakwullah, itta kullah, itta kullah hakatukatih walatamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahman bilquran, wa alimna minhumu ajahilna. Wadakirna minhuman nasina bi rahmatika ya arham arrahimin amabagdu. Ikhwani Al-A'iza arshadakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini Allah subhanahuwataala mempertemukan kita di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan keistiqomahan dalam mengarungi kehidupan ini Dan Allah bimbing kita ke dalam jalan kebenaran Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Tema besar kita adalah seperti yang tertulis di dalam kitab ini Manhajul quranul karim fi islahil mustama' Konsep Al-Quran Dalam memperbaiki Masyarakat kita Pada bagian-bagian yang lalu Kita Banyak membicarakan tentang Mu'amarat A'da'ul Islam Konspirasi yang Dimainkan oleh musuh-musuh agama Ini terhadap Islam Dan Kemudian Kita sudah sampai pada Bagaimana cara untuk mengatasi berbagai jeratan dan tipu daya musuh yang dibimbing oleh Al-Qur'anul Karim? Wasailul Wiqayah min makaidii a'daail Islam min khilalil Qur'anul Karim. Jadi sarana untuk membentengi dari konspirasi musuh-musuh Islam yang dibimbing oleh Al-Qur'anul-Karim kepada kita kemarin sudah kita sampaikan ada enam sikap dasar seorang mukmin kepada musuh-musuh agama ini sikap dasar orang mukmin ini mutlak dan wajib dimiliki oleh kita semua karena ini merupakan bimbingan Al-Qur'an untuk kita Bisa bersikap secara tepat dan benar Menghadapi Musuh-musuh agama ini Agar tidak terjebak ke dalam Konspirasi atau makar jahatnya Musuh-musuh agama ini Al-Quran kita Membimbing ada enam sikap dasar yang Sudah kita terangkan kemarin Sebagiannya Yang pertama adalah Nahyul Quranul Karim an mawaddatihim larangan Al-Quranul Karim untuk berkasih sayang dengan mereka yang kedua adalah itu diabadikan oleh Allah pada surat Al-Mujadilah ayat 22 kemudian yang kedua adalah nahyul Quranul Karim an muwalatihim Al-Quran melarang memberikan loyalitas kepada musuh-musuh agama ini. Oleh Allah kita diajari pada surat Al-Maidah ayat 51. Membangun loyalitas kepada mereka, kata Allah di dalam Al-Maidah 51, "Wa mayyatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa saja yang membangun loyalitas kepada mereka maka sesungguhnya orang ini bagian dari mereka. Kaum muslimin yang membangun loyalitas terhadap mereka menumpukan kepercayaan kepada mereka maka orang ini bagian dari musuh-musuh agama ini. Yang keempat nah amrul Qur'anul Karim perintah Al-Qur'anul Karim untuk bersikap waspada itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nisa ayat 102 surat An-Nisa ayat 102 dan surat An-Nisa ayat 71 ya ayyuhalladhina amanu hudhu khidrakum fangfiru subacin awingfiru jami'an wahai orang-orang yang beriman ambillah kewaspadaan kamu atas musuh-musuh kalian berangkatlah kalian dengan kelompok kecil ataupun dengan kelompok yang besar insyaallah akan kita terangkan pada bahasan yang lain kemudian yang berikutnya adalah amrul quranul karim Bil isti'ad bikulli anwai kuwah Perintah Al-Quranul Karim Untuk mempersiapkan diri Dengan segala kekuatan yang dibutuhkan Dengan segala ragam kekuatan yang dibutuhkan Insya Allah kita akan bahas pada hari ini Materi yang kelima ini yang keenam adalah Amrul Qur'anul Karim Bi Mujahadatihim Perintah Al-Quranul Karim Untuk berjihad Melawan Musuh-musuh agama ini Ikhfafillah Berkaitan dengan Eqdat Berkaitan dengan Mempersiapkan diri Dari berbagai kemungkinan Akan Terjadinya perilaku lawan yang melakukan kejahatan terhadap agama dan kaum muslimin ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri. Persiapan ini menurut para ulama, ayat iqdat ini mengiringi ayatul jihad. Pada hakikatnya perintah aslinya, adalah perintah untuk berjihad melawan musuh-musuh agama dan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin ini namun bila mana jihad itu tidak bisa dilaksanakan bila mana ayat-ayat jihad itu tidak bisa dilaksanakan karena sedang dalam keadaan lemah atau sedang dalam keadaan kita tidak memiliki kemampuan, maka Syekhul Islam Ibn Temiyah menasehatkan kepada kita untuk melakukan iqdat, melakukan persiapan, melakukan berbagai persiapan-persiapan yang memungkinkan akan terjadinya berbagai perilaku yang akan kita hadapi dari musuh-musuh agama ini. Fi wakti suku til jihati lidha'fin Kata beliau Di tengah jatuhnya perintah jihad Karena kita sedang lemah Falyasta'idda Hendaklah kalian Melakukan persiapan Persiapan apa? Persiapan berbagai kemungkinan yang akan terjadi Yang diakibatkan dari perilaku musuh-musuh agama ini Oleh karena itu Salah satu kebutuhan ekdat kita seperti yang diungkapkan di dalam kalimat ini, fal istiqdadu bima fittauki faridatun tusahibu faridat jihad, mempersiapkan diri dengan segala kekuatan merupakan sebuah kewajiban faridah tusahibu faridat al jihad yang mengiringi kewajiban jihad alias ketika jihad tidak di, bisa dilaksanakan karena alasan sedang dalam keadaan lemah maka kemudian bukan berarti kaum muslimin tidak melaksanakan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad maka kaum muslimin melaksanakan ayat-ayat yang mempersiapkan diri, melakukan i'dad, melakukan proses-proses mempersiapkan berbagai kemungkinan agar sampai pada kemampuan dan pada saatnya ketika Allah sudah mencukupkan kita dianggap mampu baru melaksanakan ayatul qital. Wan nasu ya'muru bi'idadil quwwa ala ikhtilafi sunufiha. Nas yang kita dapatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 60 merupakan perintah untuk mempersiapkan kekuatan bi'idadil quwwah ala ikhtilafi mempersiapkan kekuatan dengan segala bentuk dan ragamnya wa alwaniha wa asbabiha dengan berbagai bentuk sebab-sebab yang menghantarkan kepada kekuatan dengan berbagai ragam yang bisa menghantarkan kepada kita pada kekuatan tertentu fahiyakhududut taqah ila aqsaha itulah yang dimaksud dengan mastata'tum yaitu khududut taqah ila aqsaha sampai pada batas kemampuan yang kita miliki batas maksimal kemampuan yang kita miliki kalimat mastata'tum di dalam ayat itu adalah mengandung makna hududut taqah ila aqsaha yaitu memaksimalkan segala daya untuk melakukan persiapan ini sampai pada batas maksimal yang kita lakukan bihaitsu isbatul muslimah an sababin min min asbabil quwah yadkhulu fi di mana sekelompok kaum sekelompok kaum muslimin tidak meninggalkan satu sebab pun yang mendatangkan kekuatan selama masih dalam kesanggupan mereka. Inilah yang perlu kita kupas secara utuh pengertian tentang iqdad ini di mana sebagian kita ketika mendengar surat Al-Anfal ayat 60 Surat Al-Anfal ayat 60 Maka Konotasi yang Ada di benak kita Yang namanya eqdat Itu langsung untuk Mempersiapkan senjata Inilah konotasi Yang perlu untuk Diluruskan Bagaimana kita Bereqdat di saat kita Sedang dalam keadaan lemah konotasi kita kalau mendengar kata-kata iqdat itu kemudian kita mengasah golok kemudian kita berlatih dengan fisik dengan secara kekuatan jawabannya tentu hal itu tidak salah hal itu tidak salah tapi membatasi pengertian iqdat hanya pada pengertian itu saja membatasi pengertian mempersiapkan diri hanya pada mempersiapkan senjata untuk melawan musuh itu tentu tidaklah menjadi kemutlakan tidaklah dibenarkan sepenuhnya karena banyak bimbingan ulama di dalam membahas ayat ini adalah ayat-ayat yang dibutuhkan untuk meluruskan cara pandang akidah yang benar tentang eqdat visabilillah kenapa eqdat ini harus dibahas secara lurus dan benar di saat kita ini karena sedang terjadi syubuhat sedang terjadi kerancuan di tengah umat dikiranya eqdat ini dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada saat ini dianggapnya adalah orang yang bersiap-siap mempersiapkan senjatanya yang kemudian mereka dibekam oleh aparat hal inilah yang harus dimaknai lebih dalam beberapa kalimat yang penting yang ada di dalam ayat ini ada tiga kalimat utama yang ada di dalam surat al-anfal ayat 60 yang harus membutuhkan pembahasan yang lebih dalam yang pertama adalah wa'a'iddu lahum wa'a'iddu lahum yang kedua adalah masta yang ketiga adalah minkuwatin, yang ketiga adalah minkuwatin. Kalimat ini waaidulahum dan persiapkanlah jadi lah untuk mereka. Jadi persiapan yang kita lakukan. Itu sudah diberikan alamat oleh Allah yaitu untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap kita akibat perilaku musuh-musuh agama ini. Lahum ini siapa? Yaitu di dalam ayat lanjutannya Allah menyebutkan turhibu nabihi aduwwallah wa anduwakum. Dengan itu menggetarkan adu wabuh lahum di sini diterjemahkan di dalam ayat ini pertama adalah musuhnya Allah wa aduwakum dan musuhnya kalian wa akharina min dunihim la ta'lamunahum ta Allahu ya'lamuhum ya yang ketiga dan musuh yang lain dari selain keduanya selain mereka ini kalian tidak mengenali kalau mereka ini musuh allahu ya'lamuhum ya tapi Allah mengetahui bahwa mereka ini adalah musuh agama ini ini adalah jenis lawan-lawan yang telah disebutkan oleh agama ini disebutkan oleh Al-Qur'an yang terhadap lawan-lawan ini kita semua diperintahkan untuk melakukan Iqdat. Melakukan persiapan. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah SWT. Tentu kita sudah sangat mengenal. Aduwakum. Tentu kita sudah mengenal. Aduwawah. Mereka-mereka orang kafir yang sudah jelas. Yang menjadi persoalan di kita. Adalah musuh yang disebut oleh Allah. Musuh yang lain. Wa akhirina min dunihim dan yang lainnya yang kalian tidak ketahui tentu yang kita tidak ketahui musuh agama ini jauh lebih banyak daripada musuh yang terang-terangan musuh yang, yang ber, ber, apa ini, berbaju selimut atau yang dikenal dengan musuh dalam selimut itu lebih banyak yang kita tidak ketahui Maka ini perlu mendapatkan keterangan penjelasan yang baik Kalau mengacu kepada hadis Khudaifah Ibnul Yaman Tentang munculnya kejahatan Itu adalah munculnya para doa Tuala abwa bi Jahannam Para penyeru yang berdiri di atas pintu-pintu Jahannam Maka Rasulullah memberikan pensifatan kepada mereka Dengan menyabdakan hum min jildatina wa yatakallamu nabi al-sinatina dalam hadis hudaifah ibn al-yaman itu yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan siapa musuh yang tidak ketahuan ini Rasulullah menyebutkan hum min jildatina mereka ini kulitnya sama dengan kita kemudian bahasanya sama dengan kita juga menggunakan idiom-idiom keislaman, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, menggunakan ayat-ayat hadis tapi membelakangi dari Islam ini. Inilah yang kemudian disebut oleh Profesor Ahmad Muhammad Jamal, seorang guru besar kebudayaan Islam di Universitas Ummul Qura mendefinisikan siapa yang disebut hum min jildatina wa yatakallamu nabi al sinatina mereka ini adalah kulitnya sama dengan kita dan berbicara juga sama dengan kita kemudian menggunakan idiom-idiom perkataan juga sama dengan kita nas-nasnya juga sama dengan kita tapi mereka berkiblat kepada barat tapi mereka membelakangi islam tapi mereka lebih mengembangkan prinsip-prinsip kekafiran daripada prinsip keagamaan yang benar yang kita miliki. Begitu kata Profesor Ahmad Muhammad Jamal dalam satu kitabnya Mufta'rayat Alal Islam. Kebohongan-kebohongan terhadap Islam itu kalau didefinisikan secara soreh tentu wa'ahori namin dunihim dan yang lain yang kalian tidak ketahui ini. Menurut definisi Rasulullah tadi tentu adalah mereka seolah terlihat bagian dari kita berbaju kan muslim, berbicara seolah sebagai seorang muslim, tapi mereka lebih berkiblat kepada barat. Terhadap musuh yang seperti ini maka tidak layak kalau kita mempersiapkan senjata fisik kepada mereka karena mereka melakukan serangan kepada kita ini dengan nama ghazwul fikri perang pemikiran maka terhadap perang pemikiran seperti ini kita pun juga harus mempersiapkan diri melawan dan mengkonter mereka dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pemahaman keislaman ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah makna wa'iddu lahum dan persiapkanlah bagi mereka siapa mereka ini? siapa mereka ini? jawabannya ada di dalam ayat ini yaitu aduwa musuhnya Allah wa aduwa musuhnya kalian dan yang ketiga wa akharina min dunihim la ta'alamunahum allahu ya'alamuhum dan yang ketiga adalah musuh yang lain yang kalian tidak ketahui tapi Allah mengetahui ini sangat berbahaya daripada musuh yang nampak dan datang kepada kita dengan senjata hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan untuk memaknai mastata'atum untuk memaknai mastata'atum Ibn Qasir rahimahullah di dalam memaknai kalimat mastata'atum menyebutkan kalimat mastata'tum itu disebut dengan qala ibnu katsir amkanakum wa hadza at ta'birul makna dari mastata'tum yang dalam bahasa kita adalah sa'isoi atau sebisanya atau sak tekane sak tekane mastatoktum sebisanya maka perlu diluruskan di kalangan kita ya, kalau perkataan sebisanya atau saiso itu terkesan di kalangan kita ketika akan bertindak mastatoktum ini ya ledaliti seenaknya karena dikira kemampuannya cuma segitu belum melakukan upaya yang maksimal belum melakukan upaya yang sampai pada uh, kekuatan di mana kita ini sampai batas kita tidak mampu. Itu tidak dibenarkan. Maka kata Ibnu Qasir, apapun yang kita mampui, apapun yang kita mampui, kemudian, wahadad takbir, ungkapan Quran ini, yusiru ila aqsa khudud di taqah. Ungkapan yang ada di dalam Al-Quran ini Mastataktum Kalimat Mastataktum ini Menandakan Kalimat ini Menunjuk kepada Aksa khududit takah Seperti yang diungkapkan oleh Syekhul, Syekhul Islam Ibn Temiyah Ataupun yang diungkapkan oleh Said Qutub Rahimahullah Jadi hampir sama Yaitu meningkatkan Atau memaksimalkan sampai batas tertinggi dari kemampuan yang kita miliki saya suka menganalogkan dalam kalimat mas tatoktum ini dengan satu kalimat apabila kita mengangkat barbel mengangkat apa ini e, besi 50 kilo masih kuat kemudian 80 kilo masih kuat 90 kilo masih kuat. Ya kan? Kemudian 95 masih kuat. 99 sudah mulai tidak kuat, maka batasnya ada di situ. Batasnya ada di 99. Bukan di 95, bukan di 80, bukan di 70, bukan di 60, bahkan bukan di 50. Orang yang hanya berjalan hanya sebatas 50, 60, 70, 80 Tidak sampai ke, pada derajat 99 Maka orang ini dianggap tidak memahami kalimat Mastatoktum yang ada di dalam ayat ini Sebagaimana yang dipahami di dalam tafsir Ibnu Kasir ini menunjukkan bahwa mas tatoktum itu adalah menyampaikan batas maksimal dari semua potensi kita ini agar kita sampai pada kemampuan-kemampuan tertentu saya menarik punya seorang sahabat yang ngaji kepada kami dulu tinggalnya 20 tahun di uh, Jepang kata dia, dia bercerita bila ada mobil moko truk yang mogok di jalan itu kemudian membantu di, ditorong oleh orang lima kok tidak jalan didorong oleh orang lima kok tidak jalan ya, maka kemudian jumlah orangnya itu dikurangi menjadi empat kalau kita bagaimana pak <tuk> nek wong lima kuat ditambah wong sa RT ya tak ditambah wongsa RT sampai kemudian dianggap kuat kalau itu dianggap tidak memaksimalkan pasti ini ada yang kalau kata mereka itu pasti hanya ada yang melunggandul tak. tidak memaksimalkan karena kemungkinannya mendorong mobil mogok ini dengan 5 orang itu turah tapi kenapa ini tidak kuat berarti ada yang tidak memaksimalkan potensinya ini itu maksud dari kalimat-kalimat ini Ternyata yang menerjemahkan malah orang Jepang. Ya. Kita kalau ada mobil mogok itu wong sa RT datang semua. Ya. Itu tanda kita tidak memaksimalkan terhadap kita semua. Dalam hal aspek tertentu kita juga begitu. Kita kalau tidak membutuhkan orang banyak, tidak membutuhkan apa ini personal yang banyak, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kenapa harus kita bi keluarkan biaya yang terlalu? Besar ataupun jumlah yang terlalu besar ya. Fi'ah kolilah Kelompok yang kecil Itu kalau dia memaksimalkan diri Jauh lebih baik daripada Kalau kemudian banyak Tapi tidak berarti sama sekali Ya, Saya lanjutkan Itulah kalimat yang dimaksud dengan Kalimat mas tata'tum Di dalam ayat ini Jadi menurut Ibnu, Abba, Ibnu Kasir Sesuai dengan kemampuan Dan peluang yang dimiliki itu dimaksimalkan aksa tokoh sampai pada batas kekuatan yang kita miliki. Ungkapan Quran ini menunjukkan kepada upaya melakukan persiapan pada puncak batas kemampuan di mana sekelompok orang muslim tidak meninggalkan sebab dari berbagai sebab yang masuk kekuatan pada dirinya. Ya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan, kita akan menerjemahkan berikutnya kalimat min kuwatin kalimat min kuwatin wa a'iddu lahum mastata'tum min kuwatin dari sudut bahasa, dari sudut bahasanya dulu, kalimat min kuwatin itu dibentuk dalam bentuk nakirah nakiroh nakiroh itu kalau mudahnya tidak memakai al bukan minal kuah tidak begitu tentu semua kalimat pembentukan kalimat yang ada di dalam al quran itu semua ada maksudnya kenapa kok pakai al kenapa tidak pakai al bukan asal-asal ini cocoknya orang anggu al ini. bukan begitu mesti ada maksudnya dan maksud inilah yang mau kita tangkap untuk kita coba eksplorasi bagaimana menangkap sinyal-sinyal yang diletakkan oleh Allah di dalam ayat ini dengan dari sudut bahasanya dari sudut bahasanya min kuwatin dari kekuatan itu dibentuk nakiroh tidak menunjuk kepada kekuatan tertentu maksudnya kalau min al -kuwah, itu ya kekuatannya itu ditunjuk kamu yang harus kamu persiapkan ini gitu ya ini gitu ya itu namanya pakai makrifah tapi kalau pakai nakirah kekuatannya itu tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala artinya apa persiapan yang harus kita lakukan itu mencakup segala aspek yang dibutuhkan untuk kekuatan kita ini tidak hanya persiapan senjata, tidak hanya persiapan fisik yang itu seringkali di di kalangan kita terlalu memaksakan diri padahal di saat yang tidak tepat kita terlalu memaksakan diri untuk melakukan dua tindakan itu kemudian dia mengabaikan persiapan-persiapan yang lain yang dibutuhkan yang dimungkinkan dimampukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah maknanya adalah kekuatan yang harus dipersiapkan adalah kekuatan apa saja yang bisa menggetarkan musuh jadi yang bisa menggetarkan musuh ini apa saja kita lemah dalam ekonomi lemah dalam ruhiyah kita lemah dalam mental kita, nafsiyah kita lemah dalam ilmu kita lemah dalam fisik kita lemah dalam madiah yang kita miliki ini istimaiyah kita juga lemah nah kesemua ini menjadi bagian yang juga harus dipersiapkan oleh kita agar kita ini memiliki kemampuan untuk menghadapi lawan dalam berbagai kemungkinan tidak hanya dari aspek fisiknya saja Maka para ulama memberikan arahan bila bagaimana beredat di saat yang lemah dengan mengacu kepada kalimat ini adalah edat itu bi anwa isunufiha wa alwanihha wa asbabihha edat itu harus dipandang mempersiapkan diri dengan segala bentuk ragamnya sebab-sebab yang bisa menghantarkan kekuatan kepadanya itu dipersiapkan semuanya dan para ulama juga memberikan perhatian di dalam kalimat tersebut adalah kita diajari untuk mengerjakan sesuatu yang mampu terlebih dahulu pada kalimat Imam Al-Iz bin Abdussalam Mengatakan, man kallaf bi Shayin min taat, fa wa ajza am bagdhi, fa innu yaati bima kudirahalih, wa yaskudah anhu ma ajza anhu. Siapa saja yang dibebani atas sesuatu dari ketaatan ini, perintah suatu ketaatan ada perintah lalu kita disuruh untuk taat terhadap perintah tersebut salah ada perintah jihad ada perintah edad ada perintah waspada ada perintah untuk melakukan sholat ada perintah semua banyak perintah maka kita itu disuruh untuk melakukan perintah-perintah dalam rangka ketaatan itu adalah yang mampu mendatangkan yang mampu bersesuaian bila mana kita dalam keadaan lemah wa ajizah anba fa inna huyati bimaku di roale wa yasqut anhu ma ajizah anhu dan menjadi jatuh tidak menjadi salah kita ketika kita tidak melakukan tindakan ketaatan itu pada aspek yang kita tidak mampu. Dalam kalimat lain, siapa yang dibebani dengan sebuah beban perintah ketaatan, sementara ia mampu mengerjakan sebagiannya dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka ia harus mengerjakan apa yang ia sanggupnya dulu. Apa yang ia sanggupnya dulu. Di sini ada letak nasihat dari ulama ini untuk tidak memaksakan diri. Kalau Persiapan dengan senjata belum dimungkinkan Ya jangan dipaksakan Persiapkanlah dengan yang lainnya terlebih dahulu Kalau mempersiapkan e, apa ini kekuatan yang berbentuk fisik tidak dimungkinkan Ya tidak perlu dulu Mempersiapkan yang lain yang dibutuhkan oleh umat kita Untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan e, terjadi sedang kewajiban yang ia tidak mampu melaksanakannya maka gugur atas dirinya ini diambil dari kowa idul ahkam fi masa ilil anam juz 2 halaman 5 ikhfafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala begitulah kira-kira Allah subhanahuwata'ala memberikan sinyal bagaimana kita ini bersikap proporsional Melakukan tindakan yang tepat Di saat kita dalam kondisi Sesuai dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini Kalau sedang lemah ya lemah Kalau sedang kuat ya kuat Kalau sedang lemah mengajak, mengamalkan ayat-ayat kesabaran Kalau sedang kuat mengamalkan ayat-ayat gital Nah yang jadi masalah Sebagian kita itu sesungguhnya masih dalam seterata lemah Tapi ngaku kuat itu yang kemudian dia memaksakan diri menggunakan ayat-ayat kitab untuk segera dilaksanakan pada saat-saat yang tidak tidak tepat beredat di saat yang lemah begini pandangannya menurut Ibn Taimiyyah wakdalika qauluhu taala waaiddulahum mustatatum min kuwah wa mirribati lkhail turhibu nabih adu wallahu wa adu waakum wa akharina min la ta'lamunahum allahu ya'lamuhum wa ma min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun kalimat wa ma min syai'in ini juga mengandung pengertian yang sama itu ya jadi berapapun ini namanya orang bersiap-siap. Tentu tidak tidak pada batas maksimal yang kita miliki. Jadi berapapun yang kita belanjakan untuk kepentingan ini, minshay. Walaupun itu kecil di jalan Allah, ya wafailahikum. Kita pasti akan diberi balasan. Wa antum la tu Kalian tidak akan dianiaya. Nah, wahadhiil ayah al kareemah yu'malu bi muqtadaha fi jami'il marahil jadi ayat ini harus dilaksanakan tuntutan-tuntutan ayat ini konsekuensi-konsekuensi ayat ini harus tetap dijalankan fi jami'il marahil dalam marhalah apapun baik marhalah kuat apalagi marhalah lemah jadi semuanya kebutuhan kita terhadap edat itu dalam berbagai fase fase lemah fase kuat fase keadaan yang tidak menentu semuanya dibutuhkan untuk beredat marah hilal istidhaafi walajizi wa marah hilal kuwah baik marhalah atau fase dalam keadaan lemah ya, ataupun fase dalam keadaan kuat idil <marrang halal> edat <kuah> yajib ayabqa wa yastamirru fi jam'i marahil as-sira' karena i'dad itu harus tetap berjalan harus tetap diadakan harus tetap diadakan dalam keadaan apapun dalam fase-fase dari perseteruan sira' perseteruan bainal haqqi wal batil tamtaddu juduruha munduan wajadal adam alaihissalam jadi syiraf perseteruan antara kebenaran dan kebatilan itu sudah tetap berada dan tetap akan berlangsung bahkan itu sudah muncul sejak munculnya adam yaitu adam alaihissalam berseteru dengan siapa? iblis itu terus akan berlanjut dan tidak akan ada hentinya perbedaannya adalah menambah saja, menambah jumlah iblis yang kemudian iblisnya itu berwujud manusia. Maka dalam ayat ini kalimat di surat Al-Anam waqadzalika ja'alnalikulin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan para pembawa panji dakwah ini, para pembawa kebenaran ini itu ada musuh di hadapannya kapanpun itu mesti ada musuh Jadi mohon maaf sekali Kalau ada di pandangan kita Kita sekarang Sudah tidak membutuhkan iqdat lagi Sudah tidak membutuhkan uh, jihad lagi Sudah tidak membutuhkan berhati-hati Terhadap berbagai kemungkinan lagi Jawabannya kita sedang ternina bubukkan. Karena apa? Fitrah adanya musuh atas kebenaran ini Perlawanan antara pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu akan tetap ada sampai hari kiamat oleh karena itu jihad tetap dipentuhkan ikdad tetap dibutuhkan kemudian berhati-hati atas bersikap lawan juga dibutuhkan jadi marakilassira itu bainal haki wal batil akan tetap ada mabaqi al jihad wa mabaqi dawahihi wa asbabi alawathi'il ardh. Jadi kalau tetap tinggal jihad, tetap tinggal jiwa, beberapa hal dan sebab-sebab yang menyebabkan perintah jihad itu harus tetap dilaksanakan. Maka hadis Nabi jihad itu tidak boleh dihentikan. Jihad itu tidak boleh dihentikan dalam hadis tentang Thaifah Mansurah ketika ada sekelompok orang yang akan menghentikan jihad, wa waddu dan meletakkan apa ini persenjataannya, fa innahu la Sekarang sudah tidak ada jihad lagi. Kemudian Rasul langsung menghadapi orang tersebut dan mengatakan kadzabu. Orang-orang ini adalah dusta. Pernyataan ini adalah dusta. Al ana al ana ja'adawrul al ana al ana ja'al Jihad walayya jal kital walayya jalu ta'ifatun walata jalu ta'ifatun min ummati ummatun yukoti luna alal haki ilayumil kiamat. Jadi berdasarkan pada hadis itu, jihad itu tetap akan berjalan, ekdad itu tetap akan berjalan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu tetap akan dibutuhkan. Nah, maka disebut al jihadu madhin ila yaumil kiamah. Nah, prinsip inilah yang harus dikenali, jangan kita kemudian ternina bobokan oleh lawan yang menggelabui terhadap kita, lalu kita lupa dengan iqdad, lupa dengan bersikap waspada terhadap musuh, oh musuh sekarang ini sudah baik-baik, tidak nyatek, tidak apa ini. Tidak me mengambil hak-hak kita Tidak melakukan kejahatan terhadap kita Semuanya sudah baik-baik Maka tentu harus disadari Itu bagian dari lipstick Bagian dari pengelabuhan Yang sedang dilakukan oleh Musuh-musuh agama ini agar kita Terlena terhadap Apa yang sedang dilakukan oleh Lawan-lawan ini, saya lanjutkan Lakinnal amal bi Bimuktada hadihil ayah Yakunu awkat wa'awla bihaqil mustad'afina fil ardi beramal tentang iqdat ini walaupun merupakan kewajiban dalam berbagai keadaan tuntutan untuk melakukan iqdat itu jauh lebih dibutuhkan jauh lebih diutamakan dan jauh lebih haknya itu ditetapkan bagi orang-orang yang sekarang dalam keadaan lemah nah kita-kita ini kan disebut dalam keadaan lemah maka kita menurut kaidah ini kita jauh lebih diaulangkan diprioritaskan untuk melakukan edad karena jihad sedang tidak bisa dijalankan karena dalam keadaan kondisi lemah liyatamakkanu minrafil ajizi wadda'fi an angfusihim yang dengan itu dimungkinkan kita akan mengangkat akan mengangkat ataupun akan me menghilangkan berbagai kelemahan Kelemahan yang ada di tengah-tengah kita Yang kemudian kita memiliki kekuatan Kemudian Allah mem memberikan kelayakan untuk kita melaksanakan ayat-ayat jihad. Tapi bila mana tidak memungkinkan, maka pekerjaan utamanya kita itu disebut adalah mempersiapkan diri dengan berbagai kemungkinan yang akan kita hadapi oleh lawan-lawan kita semua ini, gitu ya. Nah, Ekhwafilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, wa ayang takilu bi ang fusihim ilam arhalatil kuwah wadhuur wad tamkin yang dengan persiapan itu, dengan ektat itu, dengan berlatih yang cukup kuat ini, dengan demikian nanti, kita akan berpindah, kita akan bergeser, diri kita ini, dari fase lemah, menuju fase kuat, fase kemenangan, dan fase kemapanan, dan itu semua, membutuhkan waktu, dan tidak sekali jadi, ada kekuatan itu, kalau menurut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuatan itu juga bisa dilihat dari jumlah. Dilihat dari jumlah. Maka mengajak sebanyak mungkin jumlah itu menjadi penting. Kata Rasulullah khairul ashabi arba wa khairu sariyati arba umia. Ah. Wa khairul juyus arba'atu alaf Wa walan tughlaba isna asyara min killah Itu menandakan bahwa jumlah itu dipentingkan Sebaik-baik teman itu empat skuadron namanya skuadron. Sebaik-baik syariah Sekelompok orang yang menjadi penekan atas kebatilan-kebatilan Yang menekan atas kebatilan-kebatilan itu jumlahnya adalah Arba Umi'ah 400 400, ya. 400. Ya. itu untuk 400 itu sudah mulailah ada gerakan untuk kita ini uh, melawan atau memberontak berbagai tekanan itu syariah itu kira-kira demikian jadi kita ada yang mendolimi kita ada yang menganiaya kita kita langsung untuk melakukan apa ini pembelaan atas kedoliman yang telah dilakukan terhadap kita. Kita hadapi. Itu nek jumlahnya 400. Ya, jumlahnya 400. Kira-kira ya. yang ngaji di sini berapa pak? Ini kalau gruduk itu rung diwedeni. Nek gruduk niku dereng diwedeni. Belum nanti ini ngajinya menyurut menyurut menyurut entek. Nguh suwe-suwe kaya uang papat bomopat. Ini persoalan yang harus kita hadapi. Kadang kita ini berpikirnya loncat. Sementara Rasulullah tidak begitu. Wa khairul juyus sebaik-baik tentara itu kalau jumlahnya sudah 4000. Ya. 4000 itu masih dengan kategori ya. masih dengan kategori bukan bagian dari masa mengambang. Masa mengambang itu contohnya nek ngaji itu datnyeng Nek lagi semangat Lagi anget ya mangkat Nek lagi kademen ya turu Itu bias, itu berarti masa ngambang Itu mau jumlahnya wolongewu Tidak begitu manfaat Ini memiliki militansi yang tinggi Memiliki etos yang tinggi Memiliki apa ini e, Ketaatan yang tinggi Kemudian hierarkinya juga tinggi Itu 4.000 baru itu Bisa menekan-menekan terhadap Berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Lawan dan kalau jumlahnya sekian terus ini orang apa ini orang muda-munda kita gak akan masuk kepada strata itu maka bagus sekali kalau antum semua itu e, dalam persoalan ini ngaji seperti ini itu ngajak ngajak kawan ya ngajak kawan sama-sama ya. sepedanya kosong itu di, di, diisi kawan yang satu sudah dipersiapkan dari hajawari sebelumnya supaya dia mendengar secara langsung kalau perlu menyewa apa ini call terbuka bawa ke sini supaya dia dengar langsung. Kalau perlu se-RT diajak bareng, gitu ya supaya dia dengar langsung. Sehingga kita ini nanti uh, Rasulullah itu juga menyenangi terhadap jumlah yang banyak. Kata Rasulullah: Walantugla ba bi isna asrar min kilah. Kita ini tidak akan dikalahkan dengan jumlah dua ribu. Dengan jumlah 12 ribu Karena jumlah kita Kalahnya kita itu bukan karena jumlahnya Itu kalau jumlah kita berapa? 12 ribu Artinya Kalau jumlah itu sudah 12 ribu Kok masih kalah? Pastikan bahwa masa kita ini belum masa yang konkret Bukan real mess Bukan masa yang real Tapi masa yang masih floating mess Masa yang masih ngambang ikut angin kemana arah itu ikut oh, kalau ada yang mem membuat organisasi tertentu oh, kayaknya itu lebih bagus dia ya, datang sana nanti ada organisasi baru lagi datang sana. kemudian tidak pasti orang ini tidak pasti seperti inilah potret kondisi kita jadi kekuatan yang dimaksud tadi ya salah satunya itu kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan jumlah itu juga Selain kekuatan yang dimaksud menurut Rasulullah SAW dalam hadis itu tadi adalah ala innal kawah arromiyu, ala innal kawah arromiyu bukankah kekuatan itu memanah? Bukankah kekuatan itu memanah? Menurut salah seorang pakar jihad di abad modern ini, Abdullah Azam itu menerangkan ayat ini, itu dengan keterangannya, ini merupakan bisyaruh nubuah, kalimat hadis ini merupakan bisyaruh nubuah, mana hampir seluruh persenjataan pada saat ini, semuanya menggunakan sistem balistik, atau sistem kerja ar-Romyu, atau sistem kerja panah, yaitu memindahkan dari satu tempat, ke tempat yang lainnya, Pertanyaannya, sudahkah kita belajar itu semua? Jawabannya kemudian kita menjadi nihil. maksimal. Saya saya bisa memastikan maksimal jenengan mesti sudah belajar pelinteng itu tok gitu ya. Yang itu juga memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Belajar pisau, lempar pisau, pisau kita nggak pernah dipakai untuk latihan itu. Belajar belajar yang tombak tidak pernah dipakai untuk itu memanah tidak pakai di begitu maka kaitannya kenapa ada perintah perintah kepada anak kita alimu auladakum bisibahati warrimayati warqbil qail itu penting untuk diadakan pada saat ini itu ada kaitannya karena eh, apa ini bisarah nubuwah ini hadis ini turun di saat senjata yang paling populer itu pedang pedang itu ber apa nih eh, berhadapan langsung satu dengan yang lainnya tapi kalau sistem rimayah itu dilempar dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga harus dipersiapkan pertanyaannya kapan hal itu kita peroleh gitu ya. nah itu masih panjang maka oleh karena itu cara berpikir kita jangan melakukan berpikir secara loncat menurut perkataan Jures, menurut perkataan Jures. Uh, dalam kitab dalam kitab al muslimun wal askari awal al muslimun doktor jures dalam al muslimun watarbiyah askariyah yang harus kita persiapkan itu meliputi enam aspek ini ya. Ya. dalam buku al muslimun watarbiyah al, al askariyah buku ini ditulis pasca mundurnya pasukan Ud Soviet dari dataran Afghanistan, kemudian diambil berbagai analisa di, ber, ber, disimpulkan berbagai hal, kemudian kenapa bangsa yang begitu kecil, bangsa yang terbelakang mampu mengusir pas, apa nih, e, negara adidaya dan pasukan adidaya, dan buku ini kemudian diterbitkan untuk memberikan itu, kata Dokter Juresh Beliau mengatakan apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama dari enam aspek itu adalah al-i'dad ar-ruhiyah. Al Menyiapkan ruh kita. Itu jauh lebih utama daripada yang lainnya. Percuma duit senjata apik-apik tapi ruhnya tidak ada. Kayak anu patung sing ngenten iki entek perempatan jalan niku lho Pak. Heeh. Kethoke nguanteng banget tapi ternyata ruhnya enggak ada. Anda kalau ada itu pasti lihat kayak gardune anek wong ra nek ora ngeblas karena walaupun ditunggu oleh oh, patung yang ganteng sekali oh, kayaknya sangar sekali tapi kita enggak apa-apa itu roh roh itu penting sekali Ruh kita ini harus terbina sampai memiliki mental yang kuat kemudian yang kedua al-i'dad al-fikriyah persiapan pemikiran Ya, persiapan pemikiran pola pikir kita cara pandang kita sudut pandang kita tentang keislaman itu harus diluruskan di tengah kita sedang ada arus hoswul fikri yaitu perang pemikiran, yang itu kemudian cara berpikir kita tentang islam dirusak semuanya dirusak semuanya lewat liberalisme pluralisme, sekularisme sinkritisme, feminisme itu dirusak semuanya dilakukan dekonstruksi kalau bahasanya mereka nah itu perlu diruruskan cara pandang keislaman dengan cara bagaimana kata Ibnul Qayyim agar kita tidak terjadi subuhat tentang pemikiran ini bi'itiyanil il sahih dengan cara mendatangkan ilmu yang sahih bagaimana itu? ya harus rajin ngaji di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh oleh umat ini sebagai tempat ngaji yang genah, tempat ngaji yang lurus tempat ngaji yang bisa mendatangkan manfaat yang yang baik, itu harus menjadi asupannya setiap saat, jangan terhenti di satu kondisi saja jangan ngaji hanya sekali dalam sebulan itu pun hanya untuk menambah ritualitas kita ya. itu pun hanya ngaji setiap event, ya isra' merat mulzul Quran, kemudian apalagi Pak? Maulid Nabi gitu ya. Ya, kapan kita ini Fikroh kita ini akan terbentuk? Belum lagi yang nanti ngisi pengajian tidak jelas lagi. Gitu ya. Tidak jelas lagi ya. Yang ngisi pengajian itu pakai konsep itu yang suka saya ceritakan ke konsep pramuka. Di sini senang, di sana senang. Yang penting pokoknya happy semuanya. Jadi materinya tidak ada yang jelas. Gitu ya. Itu juga harus dipikirkan Jadi iqdat fikriyah ini harus disiapkan Menurut dokter jures Yang ketiga adalah Al an annafsi Yaitu persiapan Mental kejiwaan kita Mental kejiwaan kita Itu juga harus Dipersiapkan Agar kita ketika menghadapi Tantangan lawan itu mampu Bersikap yang Proporsional dihadapan Lawan-lawan kita Kemudian yang keempat adalah Al-Iqdad al, al jasadi Mempersiapkan secara fisik Nah ini yang ini di kalangan kawan Rasahdikon mesti oh langsung naik kerungu kalimat Iqdad Itu mesti langsung rolling Langsung apa itu Wah, Itu salah satu yang saya sarankan kepada antum semua Itu adalah antum bersiap-siap dalam kaitan Pembelaan diri dari berbagai kemungkinan dengan menggunakan seluruh standar anggota badan kita. Ya karate diikuti kemudian segala macam. Kalau nanti ada lawan yang akan melakukan perilaku kejahatan terhadap kita, kita paling tidak mampu melakukan apa ini? Melakukan perlawanan tersebut. Bahkan dalam fikih jihad disebutkan hatal imrohah sampai seorang imrohah Muslimah di tengah Kondisi fitnah yang seperti ini itu disejukjakan untuk berlatih secara fisik agar dia mampu menghadapi tantangan lawan, menghadapi tantangan musuh bila mana mereka hadir ke tengah-tengah kita. Yang kelima adalah eedat al-mali. Eedat yang dimaksud al-mali di sini adalah menyiapkan. Perbekalan dan harta kita dan kecukupan yang kita miliki itu berkaitan dengan kondisi real kita itu tidak ada baitul mal tidak ada baitul mal di tengah kita kalau kita dulu kalau di masyarakat sahabat dulu kalau ada yang berangkat itu kemudian mereka kemudian ditackle oleh baitul mal keluarga kita kemudian kebutuhan kita Nah, sekarang ini tidak. Kita yang mau berjuang ya berangkat sendiri, yang mau berdakwah ya jalan sendiri, urus sendiri, pakai kendaraan sendiri, semuanya pakai sendiri, tidak ada yang diurusi. Nah, seperti ini harus dipersiapkan secara utuh di tengah-tengah kita, ya. Siapapun di antara kita juga harus mempersiapkan. Yang keenam adalah al-i'dad al-ijtima'i, persiapan secara kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan dibentuk masyarakat ini dibentuk sehingga yang kenal dengan dengan konsep berjuang seperti ini jangan hanya segelintir orang yang ngaji setiap Jumat seperti ini saja harus dikenalkan kepada masyarakat umum dengan dakwah yang benar dengan dakwah bil hikmah ini dengan dakwah mendekati mereka dengan cara yang benar sosial kemasyarakatannya itu juga dibentuk sehingga kita tidak reject di hadapan masyarakat kita sendiri kita sekarang ini sering terjadi ditolak oleh masyarakat ditolak oleh sekelompok orang itu karena dakwah kita ini tidak pernah kita sampaikan kita maunya paham ini kita pahami sendiri kita tidak pernah kenalkan kepada orang lain maka mempersiapkan kemasyarakatannya mempersiapkan sosialnya itu juga menjadi hal yang terpenting dalam buku Fidila lil quran Islam memerintahkan untuk mempersiapkan kekuatan dengan berbagai macam dan ragamnya Sudah semestinya Islam memiliki kekuatan yang dipakai untuk batu loncatan di muka bumi Dalam rangka membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain-selain Rob Ikhfafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira pemahaman kita tentang edad demikian Itulah yang dituntut oleh Al-Quran Iqdat itu merupakan perintah Dilakukan dalam kondisi kapanpun Untuk sampai pada kita kemapanan Untuk sampai pada kita kepada kekuatan Insyaallah pada event yang lain akan kita terangkan Sambungannya dengan Iqdat yaitu Al-Adalah Yaitu kemapanan keimanan Kemapanan diri dalam berislam Yang itu menjadi salah satu ciri kemenangan di masa mendatang kita mampu meng, ini memiliki keislaman yang lurus memampu memiliki pemahaman yang baik itu adalah al-adalah al-iqdat wal-adalah itu dibutuhkan di dalam memperjuangkan agama ini sekian mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekhilafan insyaallah kita lanjutkan pada event yang lain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh